ミ bisnis, p e n g u a t a ラ nilai t u k ン r rupiah yang terus terjadi beberapa waktu terakhir ini m e r u President SBA、ポン、サンパイ、サンパッマンイガッカン、アガマワスパデイプグラ a ン、ハ a マンバハサリ Faisal, m e n g a エ a Indonesia bisa dibanjiri hot money? Pertama, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang sekarang paling stabil ekonomi dan politiknya kalau dulu kita punya pesaing yang tangguh, yakni Thailand dan Malaysia, sekarang Thailand heboh terus mana Perdana Menterinya digoyang terus oleh pendukung Taksin dengan gerakan yang masif sekali sehingga pemerintahnya gak bisa kerja dan sudah mengganggu industri pernah airport diduduki k e d u n g parlemen disiram darah, semacam mengerikan. Di Malaysia juga begitu, ada sentimen, apa, ada masalah sara ya, suku, ras, dan agama yang sangat sensitif itu. Hal-hal seperti itu kita alami di masa lalu, dan mudah-mudahan kita tidak. Sehingga praktis, dana-dana yang sudah dialokasikan di Asia Tenggara ini, mengalir lebih banyak ke Indonesia. Kemudian kedua, yang terasa juga di wisatawan mancanegara, Wisman, turis ke Thailand bukan turun, Anjlo, ke Malaysia juga turun, ke Indonesia naik. Januari-Februari tahun ini, turis yang masuk ke Indonesia sudah naik 14%. persen Uang-uang yang masuk ke Indonesia, betul, sebagian besar masih hot money, tapi masuknya ini makin stabil, tidak keluar masuk dengan sangat volatile. Jadi t e r i b u l a n satu tahun lalu teriuluan dua tiga sama empat itu trennya naik terus tidak naik turun naik terus jadi makin stabil masuknya juga uang turis asing ya tidak hanya hot money tapi uang uang wisman itu kan itu bukan hot money dibelanjakan untuk hotel makanan cenderamata yang makin、uh, menyebar dan ketiga penanam n modal asing langsung dalam bentuk、uh, pendirian pabrik ...misalnya Indonesia diincar oleh produsen Jepang... ...sebagai basis produksi produk-produk yang ramah lingkungan... ...atau ekoproduk. Bulan April ini ada e x p o n y a Kemudian beberapa pabrik di Thailand ditutup... ...dan akan dipindahkan ke Indonesia. Industri-industri dari Malaysia juga sudah mempertimbangkan... ...dengan seksama untuk relokasi ke Indonesia... Pabrik-pabrik yang dimiliki oleh orang asing di Malaysia maupun pabrik-pabrik yang dimiliki orang Malaysia sendiri. Jadi, ini adalah momentum yang praktis tidak pernah terjadi dalam sepuluh tahun, sebelas tahun terakhir. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.